Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada titipan pertanyaan. Teman saya bekerja di Bank BTPN Syariah. Pada proses peminjaman uang ada ada pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah, tapi ada marginnya 30% dari jumlah peminjaman tersebut. 30% tersebut untuk pelayanan penagihan langsung kepada si peminjam Jadi petugas bank itu mendatangi yang meminjam uang di bank Jadi e, peminjam yang gak datang ke bank Itu 30 persennya buat biaya petugas itu Bagaimana hukumnya? Yang syarinya seperti apa Bu ya? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada bank, bank syariah, itu biasanya kalau ada orang pinjam itu dibedakan. Kalau ada orang datang ke bank untuk kebutuhan belanja, apakah beli rumah atau beli mobil, itu berbeda dengan orang yang pinjam uang untuk kebutuhan usaha dan bisnis. Ada dua model. Kalau anda kebutuhannya adalah untuk belanja, misalnya anda ingin beli kulkas, tapi anda tidak punya duit. Anda pergi ke bank syariah, anda ingin beli kulkas. Pak Bang, saya pengen beli kolkas harganya 2 juta ini. Di toko harganya 2 juta. Tapi saya tidak punya duit. Saya pinjam duit kepadamu untuk beli kolkas. Harganya 2 juta. Pihak bank syariah tidak berkata begitu. Ibu, kami tidak meminjamkan uang kepada ibu. Tetapi ibu, kolkas yang ibu inginkan, kolkas apa, mereknya apa. Nanti saya yang beli. Kemudian nanti saya kirim ke ibu, ibu beli ke saya. Cuma harganya tidak 2 juta dong. Saya harus murabahah namanya harus ada untung. Saya jual saya jual menjadi 2 juta 200. ,000. Ibu bayarnya kredit. Nah, itu baru boleh. Karena saya pihak bank bank Islam, bank syariat. Ibu beli kalau jadi ibu yang beli adalah saya. Sama ibu pengin beli mobil. Harganya berapa, Bu? Harganya 200 juta. Baik, ibu, Saya tidak pinjam buin uang. Akan tapi mobil apa yang ibu inginkan? Saya pengin mobil Avanza merek Avanza. Warna apa? Warna putih. Baik, saya akan datangkan mobil. Jadi saya yang beli ke showroom mobil. Kemudian mobil itu saya jual ke ibu. Dari 200 juta menjadi 220 juta. Cuman bedanya, ibu bayarnya kredit. Itu tidak ada riba. Karena apa? Saya ngambil untung. Karena ibu bayarnya kredit kepada saya. Kreditnya mah benar, bukan kredit yang dicerumuskan ke bank. Anda kredit benar ke saya. Ada lagi. Tujuannya bukan untuk beli barang begitu. Untuk bisnis. Saya ingin pinjam uang. Pak Bang, Tapi untuk bisnis. Bisnis apa? Toko. Berapa modalnya? 50 juta. Baik. Modal 50 juta. Maka di sini ada mana-mana. Bisa merubah misalnya. Anda bekerja. Nanti kira-kira untungnya dibagi. Untungnya di dibagi. Baik. Untungnya dibagi. Nanti harus benar. Tapi anda ini, saya saya tidak kenal dengan anda ini, benar atau tidak? maka, demi keselamatan harta saya, maka saya harus memasang orang yang bakal kontrol. karena anda sudah komitmen kerjasama dengan saya, tolong yang mengontrol ini anda biayai sebab kesananya pakai motor, biaya bensin, sananya ini, uang makan dan sebagainya anda biayai Jadi diperkirakan, maka karena biaya sesuai, biayanya terserah sesuai kesepakatan. Apakah nanti 27 ribu atau 1 juta atau 500 yang jelas ini bakal kontrol anda. Dan bakal nakih. Kalau ada untung dan sebagainya. Maka ini namanya. Biaya ini ditanggung oleh orang yang pinjam duit. Maka ini wajar. Yang demikian ini adalah sesuatu yang syari. Yang gak benar adalah ibu. Saya kasih modal 150 juta. Tapi tolong nanti kebalikan 55 juta. Itu riba. cuman perlu dijelaskan saja. Namanya penjelasan syariatnya saja. Maka dari itu. Kalau dari pihak perbankannya, itu ternyata tidak pernah belajar syariat, apalagi lulusan konvensional. Biasanya, salahnya di sini di saat menjelaskan kepada nasabah. Sehingga ilmu yang waktu di bank konvensional dibaca di sini. Maka tetap salah transaksi, sebab halal, padahal halal haram itu intinya di transaksi. Kalau transaksinya salah, maka jadi haram. Maka dari pihak bank pun harus banyak-banyak memberikan pelatihan kepada orang yang pegawai-pegawai, khususnya pegawai yang direkrut dari bank bank konvensional, pindahan-pindahan. Atau dia alumni bank konvensional, barangkali yang kita ambilkan ilmu manajemennya, atau ilmu apa, tentang akuntansinya, Tapi, untuk syariatnya harus diberi suntikan syariat, supaya tidak salah di dalam menjelaskan tentang transaksi-transaksi tersebut. Baik, jadi boleh kalau seandainya, dari pihak yang meminjam uang, dia itu bertanggungjawab untuk membiayai orang yang bakal mengontrolnya. Karena juga yang perlu diperhatikan, Sebetulnya di dalam undang-undang yang sesungguhnya di dalam dunia perbankan itu, diantaranya ada dewan rokobah yang bakal mengontrol. Itu tuh melihat ibu tuh pinjam duit untuk dagang-dagang apa. Jangan-jangan dagang bir. Kemudian akan dikontrol ini, gak boleh dagang ini, gak boleh dagang itu. Aslinya begitu. Cuman dewan rokobahnya berfungsi atau tidak? Dewan kontrolnya ini ada fungsi atau tidak? Aslinya begitu. Ibu dagangannya tidak boleh dagangan homerr. Kemudian kalau sudah masuk waktu bayar zakat harus keluarkan zakat. Ada kontrolnya di sini karena Anda bergabung dengan kami maka Anda pun harus siap kami atur untuk syariat. Itu artinya begitu. Aslinya kalau ada kekurangan-kekurangan itu yang harus segera dibenahi. Maka munculnya bank Islam apapun bentuknya itu adalah yang yang sudah dinanti-nanti. Kalau ada kekurangannya maka bagi semuanya punya kewajiban untuk menyempurnakan dan seperti ibu yang bertanya barangkali ada yang berlebihan di dalam mengambil mengambil apa? kelebihan yang yang mengambil berlebihan tentang biaya untuk apa tadi Wakalah yang diwakilkan atau orang yang dibiayai untuk mengontrol itu perlu dimuna, dibicarakan tawar menawar jangan terlalu mahal lah masa orang seperti itu kita biayai seperti ini bisa saja jadi bisa dibicarakan akan tapi ingat jangan serta merta menolak tentang tentang syariat tetapi kalau memang ada yang kurang, yuk kita bangun bersama-sama. Kita sempurnakan. Jangan seperti sebagian orang yang langsung serta-merta itu menolak sesuatu yang pengen diislamkan. Alasannya sama. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Di saat diharamkan riba, ia berkata, be riba, Sama jual beli itu dengan riba. Jual beli cari untung, riba cari untung. Apa bedanya? Itu orang Yahudi. Padahal riba adalah kadang-kadang bentuknya sama. Dan riba sendiri tidak harus ada yang dirugikan. Bahkan riba ada yang untung semuanya lihat riba. Riba akan ada empat macam. Ada riba gorot, ada riba fadl, riba nasiah riba yat, ada riba modern empat. Ada riba itu yang sama menguntungkan. Bayangkan, Nggak ada yang dulu kiken, ontong semuanya. Ibu pedagang emas. Ibu yakin saya itu banyak duit. Yakin tidak bu? Amin. Allah biar sembuh beres ya, Yakin tidak? Ibu yakin saya banyak duit, ibu dagang emas saya ingin belanja emas bu, aduh emasnya bagus nih bagus nih berapa gram ini? 50 gram 50 gram setengah on bagus aduh bu, sayang duitnya belum ada ini mana bu? karena ibu percaya dengan saya ya, di bodekan, di, di laci saya banyak duitnya kata ibu yang jualan emas bapak yang jual emas sudah bu, ya bawa saja lah bawa akhirnya terjadi transaksi jual beli, saya membawa emas bayar duitnya kapan? besok itu haram padahal saya untung dapat emas bagus, besok pun saya bayar, karena apa? transaksi antara emas dengan uang ini tidak boleh ada yang terlambat lihat riba di sini. ribanya ada salah satu transaksi yang tertunda yaitu pembayarannya makanya kredit emas tidak boleh, kredit perak tidak boleh, kredit antara uang dengan uang tidak boleh, transaksi uang dengan uang harus dibayar sepontan kontan serah terima Dolar dengan rupiah diberikan. Gak boleh dolar bayar dulu, rupiah kirim besok. Gak boleh. Itu masuk riba. Nah, riba seperti ini pun tidak ada yang dirugikan. Semuanya sama-sama untung. Lihat pedagang emasnya untung. Saya dapat emas baru untung. Tidak ada yang dirugikan. Jadi urusan riba ini urusan kebatuan kepada Allah Subhanahu SWT. Maka kami himbo, wahai kaum muslimin dan muslimat. Kalau Anda ingin berkah, bukan saja berkah ada kemudahan. Hindari riba renten. Itu merugikan anda yang pertama. Di dunia anda rugi. Kadang-kadang subhanallah. Memang kadang-kadang orang itu memang tingkat kecerdasan. Yang menjadikan orang itu terjerumus dan tidak terjerumus Kemampuan berpikir. Kadang-kadang pinjam duit renten. Itu duit belum dipakai. Sudah ditakih. Sudah begitu senang itu orang. Sehingga kita tanya. Ibu untungnya berapa dalam sehari? 70 ribu. Untuk rentennya 60 ribu misalnya. <laughs> Jadi jangan urusan, pertama bukan bukan urusan untung. Berkahnya tidak ada kalau kita urusan dengan renten. Maka kita doakan semua yang urusan renten, semoga diberi kesadaran dan diberi pengampunan oleh Allah. Segera tobat kembali kepada Allah. Banyak. Herannya itu masih terus, terus, terus. terus Dan itu kadang diselamatkan orang yang sudah kena penyakit ini susah. Sampai suatu ketika ada orang. Ada orang dijanjikan, saya pinjemin duit tapi syaratnya jangan pinjam rent. Renten Dia berjanji Iya iya Dipinjemin duit Duit pinjamannya yang tidak pakai renten diterima Eh besok ke belakang pinjam renten lagi Memang kadang orang ada yang susah untuk diangkat menjadi mulia Niat Adati Yang urusan dengan renten hukuman Keberkahan harta anda tidak ada Anda kerja capek pagi siang sore Lihat habis Harta itu tidak ada gunanya Dimakan anak tidak pinter Dimakan istri bukan soleha Dimakan suami tabah jahat kalau duit haram renten ini. Maka dari itu, yuk kita banyak berdoa. Ibu-ibu yang suka pinjam renten, bapak-bapak yang suka pinjam renten, semoga Allah berikan kesadaran dan kemudian hingga enggak usah pinjam renten lagi. Yakini itu tidak berkah. Karena itu adalah murka Allah. Kemudian yang suka ngrentenin uang, naudzubillah. Waduh, subhanallah. Dia tidak pernah menolong orang. Namanya nyiksa orang kelihatan menolong. Dan kadang kalau sering renten tuh enggak boleh putus. Kadang memaksa Minjem itu maksa. Baik benar minjemin maksa. Sebab dia mencari untung dibalik peminjamannya. Dan itu adalah dolem kepada sesama manusia. Ketahuilah. Sampai bahasa dulu itu lebih tajam. Kalau dulu apa? Bahasa dulu waktu kita sekolah SQ itu. Orang renten namanya apa? Lintah darat. Sebetulnya sangat masih bahasa itu. Lintah darat. Makan darahnya saudaranya itu. Ya Mau nolong tidak nolong. Maka kita doakan yang suka ngerentenin uang. Subhanallah riba dosanya amat gede, dosanya amat gede amat gede tidak akan berkahwin anaknya dimakan anak enggak bisa baik kita doakan semoga Allah berikan kesadaran siapapun yang urusan dengan renten dan juga semoga Allah berikan kesadaran siapapun yang minjem dengan renten semoga yang ada bunganya yang ada ribanya semoga Allah mengampuni kita semuanya Allah alam besok